1899 1087 tabloid reformata tabloid kita bersama salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan yayasan pelayanan media antiokia yang didirikan oleh pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan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 Terus kita lagi memikirkan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Dan sekarang kita akan memikirkan bagaimana orang-orang Israel meminta raja sehingga ada perubahan dari pola teokrasi ke monarki. Nah kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 1-22. Tetapi kita akan membaca hanya 1-9 saja. Namun perikop ini sampai 22. 1-9 demikian firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki, menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abiyah. Keduanya menjadi hakim di Barseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan keadilan. Sebab itu berkumpul semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah Dan berkata kepadanya Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup Seperti engkau Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami Untuk memerintah kami Seperti pada segala bangsa-bangsa lain Waktu mereka berkata Berikanlah kepada kami seorang raja Untuk memerintah kami Perkataan itu mengesalkan Samuel Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan Tuan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada allah lain." Demikianlah Juga dilakukan mereka kepadamu Oleh sebab itu Dengarkanlah permintaan mereka Hanya peringatkanlah mereka Dengan sungguh-sungguh Dan beritahukanlah kepada mereka Apa yang menjadi hak raja Yang akan memerintah mereka Nah soster yang kekasih Menarik sekali bagian ini Kalau kita pikirkan bersama-sama Samuel mengangkat anaknya untuk terus menjadi hakim di Israel Tetapi rupa-rupanya kualitas anak Samuel tidak seperti anaknya Mengakibatkan munculnya penolakan dari jemaat pada waktu itu Ini penting untuk kita sikapi Karena bagaimanapun pemimpin menjadi pemimpin bukan karena mewarisinya dari ayahnya Sekarang ada tren ya, pendeta kemudian turun kepada anaknya Sekalipun kualitas anak tidak seperti ayahnya misalnya Ya, ini menjadi sangat mengerikan, di sana dikatakan bagaimana anak-anak ini mengejar laba, menerima suap, memutar balikan keadilan Sehingga gambaran ini dengan segera mudah kita tangkap bagaimana anak Samuel memainkan peran yang sangat memprihatinkan Bagaimana anak Samuel telah menempatkan posisi yang sangat menakutkan hidup semau-maunya Nah oleh karena itu susur yang kekasih Bagaimana mereka menerima suap Bagaimana mereka memutarkan balikkan keadaan Mengakibatkan kegalauan kepedian Di hati Samuel Dan juga penolakan dari bangsa Israel Maka mereka menghadap kepada Samuel Yang sudah tua dan menolak Lalu mereka kata Berikanlah kami seorang raja Jadi, waktu mereka meminta seorang raja Untuk memerintah mereka Itu datang dari kehendak mereka Karena melihat Kerajaan-kerajaan lain punya raja Mengapa kami tidak? Kami tidak maunya hakim saja Ada kelihatan unsur di sana. Kelemahan anak Samuel dijadikan alasan. Dijadikan pintu untuk mereka merombak sistem yang sudah ada dan berjalan. Mereka mau mengubah sistem itu. Dari teokrasi menjadi monarki. Dari dimana Allah memerintah lewat hambanya, hakimnya atau nabinya menjadi pemerintahan lewat raja dalam sistemnya. Supaya mereka punya raja seperti yang lainnya. Saudara-saudaraku, ini menyakitkan buat Samuel menjengkelkan. Karena dia sangat kenal betul Israel. Yang terus-menerus selalu membuat kesalahan dari kesalahan di dalam sepanjang kehidupannya. Padahal mereka punya status yang sangat luar biasa. Bangsa pilihan. Tapi sayang ternyata mereka tidak hidup seperti apa yang seharusnya. Nah oleh karena itulah susur aku, Bagaimana kemudian hal ini menjadi sesuatu perdebatan yang sangat serius. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel. Karena Samuel kemudian mengadu dalam doanya kepada Tuhan. Memohon supaya Tuhan memberitahukan kepada dia apa yang harus dilakukannya. Maka Tuhan berkata kepada Samuel apa? Samuel, dengarkan apa perkataan bangsa itu dalam segala hal, apapun yang mereka katakan. Kenapa? Karena apa yang mereka katakan, ingat, itu mereka katakan kepadaku. Kalau mereka menolakmu, itu berarti bukan kau, tapi aku yang mereka tolak. Supaya aku jangan menjadi raja atas mereka. Karena teokrasi Allah langsung jadi raja. Lewat hakimnya, lewat hambanya. Tetapi sekarang mereka mau minta monarki, raja langsung. Dan Tuhan sudah mengatakan, aku lah yang mereka tolak Ini kan permintaan jahat sebetulnya Tapi memang menjadi pertanyaan kepada kita Kenapa Tuhan biarkan? Menarik ya, kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan tidak misalnya menghajar bangsa itu Dan bilang, gak bisa, harus begini Setelah, kata kita melihat sejarah Ini menjadi menarik Ketika kita membaca misalnya Kenapa dulu ada perceraian, ada surat cerai Ternyata karena kedegilan hati mereka Musa keluarkan Sekarang kenapa Tuhan memberi mereka seorang raja? Balik lagi karena kedegilan kebebalan mereka, biar Loh, kalau gitu apa yang terjadi buat bangsa ini? Tuhan biarkan dan memang kemudian terbukti akibat pilihan mereka, malah petaka yang mereka terima. Lah kalau begitu, bukankah berarti Tuhan membiarkan mereka juga masuk ke dalam kesulitan? Jawabannya ya, dan itu pilihan mereka. Kalau begini, bagaimana kita menyikapi di mana kasih dan pemeliharaan Tuhan? Maka kita akan menjawab, Tuhan tetap ada dalam kedaulatannya melakukan apa yang dilakukannya dan dia serius dalam segala hal itu. Jadi, pada waktu Tuhan menyatakan kehendaknya Waktu manusia keras kepala Tuhan bisa membiarkannya. Sama seperti orang tidak ada bisa mati. Kalau bukan kenda Allah. Tapi bagaimana bunuh diri? Mereka mau memilih jalannya. Tuhan biarkan. Dan tentu saja mereka nanti akan berurusan dengan Tuhan. Tentu saja mereka akan dihukum. Untuk keputusan yang mereka ambil. Tapi mereka tidak pernah bisa ambil keputusan. Kalau Tuhan tidak membiarkan. Kalau Tuhan membiarkan. Itu artinya Tuhan sudah menghukum dia. Membuang dia. Nah pada kasus Israel. Pada dengan putusan mereka. Silakan kalau kamu itu. Nanti kau akan lihat akibatnya. Dan memang kemudian nanti. Kalau kita membaca berikut, kita akan melihat dan ini akan berulang kembali. Bagaimana Israel mengalami kepahitan, kegetiran justru dalam sistem kerajaan yang mereka anut. Nah jadi susur aku, mereka ngotot minta raja. Dan Tuhan berkata, Samuel, bukan engkau yang ditolak mereka. Tetapi aku, seperti apa yang dikatakan mereka kepadaku aku. Sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini. Ia meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian juga mereka lakukan kepadamu. Tuhan meriman Bagaimana orang Israel itu bebal Tuhan meriman memang kembali kepada Samuel bagaimana di padang gurun Kebebalan itu terus menerus berlanjut Bagaimana mereka menyambah berhala demi berhala Padahal dalam khotbah Yosua di perpisahannya Ia mengatakan Pilih kepada siapa kalian akan beribadah Dan Yosua berkata aku akan beribadah Dan seisi rumah tanggaku aku kepada Allah Tapi engkau seperti apa? Jangan lagi engkau seperti nenekmu yang memorat marit Sekarang tetapkan pilihanmu Mereka bilang pada Allah Tapi balik lagi Dan kembali lagi, betapa kebebalan itu menjadi warna-warni dalam kehidupan Tetapi kalau Tuhan membiarkan, bukan Tuhan tidak berdaya Tapi justru Tuhan mau, supaya manusia belajar Betapa pilihannya adalah sebuah kebodohan Yang akhirnya patut untuk disesali Tapi seringkali terlambat untuk disesali Menjadi kepahitan, menjadi kegetiran Karena itu kita harus belajar, jangan keras hati Di dalam tiap kehidupan kita Jangan hanya ngotot dengan apa yang kita mau Tanpa mau, untuk memperhatikan apa yang Tuhan mau Kita memaksakan kehendak kita Mengakibatkan kekacauan justru pada seluruh satanan hidup kita Hati, hati Nah oleh karena itu sesuatu yang kekasih Apa yang kemudian terjadi menjadi sesuatu yang luar biasa Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel Samuel namun demikian peringatkan kepada mereka Apa yang akan menjadi hak raja Kalau raja yang memerintah mereka Ayat 10 sampai ayat 18 Itu membicarakan bagaimana hak raja atas kehidupan mereka Dikatakan dia akan memilih anak laki-lakimu untuk menjadi tentara Dia juga akan mengambil anak perempuanmu Untuk membereskan urusan dapur mereka Dan dia juga akan mengambil hasil ladangmu, ternakmu Seper sepuluh sebagai upeti atau pajak kepada sang raja Siapkah? Sebetulnya gambaran ini kan sudah menjadi sesuatu kesedihan buat mereka Karena ada banyak apa yang menjadi privilege mereka selama ini Anak laki-laki atau anak perempuan Sekarang berpindah menjadi bagian dan kekuasaan raja Bagaimana ladang mereka Bagaimana ternak mereka Yang selama ini mutlak dalam pemeliharaan mereka Sekarang harus ada upeti dan pajak kepada raja Sebetulnya itu menjadi gambaran yang sulit bukan Betapa sistem monarki tidak menjanjikan sesuatu yang luar biasa Dibandingkan sistem teokrasi Betapa sistem teokrasi sesungguh-sungguhnya Lebih baik daripada monarki Tetapi nalar mereka sudah tumpul Mereka sudah membabi buta Maka mereka tidak peduli dan berkata Di dalam ayat berikutnya ayat 19 Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel Dan mereka berkata tidak harus ada raja atas kami Sudah-sudah aku harus ada raja atas kami Samuel sudah memberitahukan apa konsekuensi punya raja Berdasarkan apa yang Tuhan katakan Mereka tidak peduli pada Samuel Mereka tidak peduli pada Tuhan Mereka hanya peduli pada apa yang mereka pahami Supaya kami juga seperti bangsa lain Yang punya raja Kami punya raja seperti bangsa lain Yang memerintah kami Dan kami akan mendengarkan perkataan raja kami Berikan kami seorang raja saudara-saudaraku Ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan Mereka menggugat Mereka tidak mau mendengar Segala akibat yang muncul sekalipun akibat itu Seperti yang sudah saya katakan tadi Melorot atau memerogoti Banyak hak mereka Anak laki-laki akan menjadi tentara Anak perempuan, urusan dapur Begitu ya, ternak, kebun Semua akan ada upeti atau pajak Kepada raja, mereka tidak peduli Mereka tidak mau tahu bahwa itu adalah gambaran Dari sebuah sistem kerajaan Dimana raja harus hidup dengan segala Keberadaan dan kemegaan dan kemewaannya Dan tentu saja istana raja Tidak ada yang kecil Itu berarti biaya hidup yang tinggi Tapi mereka tidak mau tahu Yang mereka tahu hanya mereka mau raja ya mereka tahu hanya mereka harus diberi Mereka tidak mau tahu yang lainnya Ironis, tapi itu yang terjadi Ironis sekali lagi, tapi itu yang terjadi Nah oleh karena itu bagaimana kita melihat Fakta di depan mata kita Sebuah kepahitan kegetiran Dimana kita melihat Fakta di depan mata kita pengabaian oleh umat Israel Dalam kebebalan Yang mengabaikan kedaulatan Allah yang memerintah mereka. Allah yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Allah yang memimpin mereka di tanah perjanjian. Mereka abaikan semua. Mereka sudah tidak mau tahu. Mereka sudah tidak mau peduli lagi itu. Ya mereka mau tahu hanya satu. Kami mau punya raja. Seperti bangsa lain punya raja. Apapun resikonya. Kami tanggung. Kelihatan ponga dan sombongnya luar biasa bukan? Di dalam ketidaktahuan mereka ngotot. Tuhan beritahu yang baik mereka tolak. Tuhan mereka tolak. Sehingga sistem kerajaan. Hanyalah sebuah sistem yang muncul di dalam Israel Dimana orang-orang Israel Menyatakan keinginan dan seleranya Mau melepaskan diri dari alam Mau pengen sama dengan bangsa lain Padahal seharusnya bangsa lain mencontoh mereka Seharusnya bangsa lain me Melihat mereka hidup dalam suasana teokrasi yang indah Seharusnya mereka jadi kepala Bukan ekor, seharusnya mereka menjadi model Bukan pengikut Tapi ternyata mental mereka mental ekor Ekor itu kan cuma ngikut Maka model yang muncul di sekitar mereka Apa yang ada? Itulah kemudian Yang mereka contoh. Dan mereka terlibat di sana. Ironis, tapi itulah kenyataannya. Tragis, itulah situasinya. Saudara-saudaraku, Orang Israel sebetulnya menghina dirinya. Dengan melepaskan persekutuannya dengan Tuhannya. Orang Israel sebetulnya mengancam masa depannya. Dengan mengubah teokrasi ke monarki. Hanya karena ketidaktahuan. Tapi ironisnya, mereka juga tidak mau tahu ketika diberitahu oleh sang pemimpin yang menyuarakan suara Tuhan, yaitu Samuel. Mereka bebal, mereka karus kepala. Berikan pada kami apa yang kami mau. Maka mereka meminta raja. Nah, perubahan sistem ini menjadi sebuah perubahan karena kedegilan hati. Dari teokrasi ke monarki. Dari ala memerintah menjadi raja yang mereka pilih atas mereka. Ingat, itu menjadi pilihan yang salah. Pilihan mereka. Perhatikan sekali lagi, pilihan mereka. Perhatikan sekali lagi, pilihan mereka. Saya mau tekankan itu. Banyak sekali orang mengambil keputusan berdasarkan pilihan dan selera dirinya. Dan sebetulnya dia menolak Tuhan dalam apa yang Tuhan kerjakan baginya. Dia tidak mau tahu yang lainnya. Dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Tapi itulah kebebalan manusia. Tuhan membiarkan, bukan karena Tuhan berkenan. Tuhan membiarkan, supaya manusia belajar di dalamnya. Belajar karenanya. Supaya manusia tahu apa yang menjadi prinsip dari apa yang alam nah Oleh karena itu surku yang kekasih ini menjadi bagian penting untuk kita pelajari bersama-sama sehingga kita tidak terjebak pada kehidupan dimana kita memaksakan kehendak kita untuk apapun yang mungkin kita pikir cocok buat kita baik buat kita supaya supaya supaya kita seperti orang lain padahal Tuhan mau tidak seperti itu jadi pemahaman teokrasi Allah yang berdaulat Allah yang memerintah adalah kehendaknya nyata dan kehendaknya yang jadi Tetapi sekarang memang di berbagai tempat orang Kristen cenderung kehendaknya yang mesti jadi bukan kehendak Tuhan lagi. Seleranya yang mesti jadi bukan selera Tuhan lagi. Ini yang aku mau, itu yang aku mau. Supaya jadilah. Yesus jadi nama mantra saja sudah untuk memenuhi seluruh keinginan. Atas nama apa? Supaya Tuhan tidak dipermalukan. Gila sekali. Tuhan berikanlah ini. Masa aku miskin nanti tokoh yang malu. Wah, sadis amat. Jadi supaya Tuhan enggak malu gimana? Buat aku kaya. Salah dan miskin tidak membuat Tuhan jadi malu. Justru Tuhan dipermuliakan dalam kemiskinannya. Karena ia hidup tetap sesuai kehendak Tuhan. Dan memberikan persembahan yang terbaik yang bisa dikerjakannya. Banyak cerita tentang orang kaya. Yang kemudian dibuang Tuhan. Sekalipun kaya bukan dosa. Tapi contoh itu tidak bisa diabaikan. Bukan itu yang membuat Tuhan tidak dipermalukan. Jadi bukan soal kaya dan miskin. Tapi soal bagaimana sikap hidup kita yang melayani Tuhan. Orang Israel. Merasa seperti tersisi dari pergaulan dunia Maka mereka mau raja Lihat gaga Padahala da tentu mereka yang jadi raja kan ya Tapi itulah ironisnya Tuhan yang lebih perkasa Tuhan yang lebih hebat Tuhan yang menyertai mereka Tuhan yang mengakibatkan bangsa lain takut mendengar nama Israel Gentar meningat nama Israel Tuhan itu mereka tolak Tuhan itu mereka abaikan Ironis Tapi itulah faktanya Maka apa yang terjadi? Menunjukkan kepada kita kegagalan bangsa itu Untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau Apa yang terjadi Menunjukkan kepada kita Ketidakmampuan mereka Untuk sungguh-sungguh mentaati Apa yang menjadi ketetapan Allah Dalam hidup mereka Sekali lagi ironis Tapi itulah yang terjadi Sudah saudaraku yang kekasih Israel memilih raja untuk mereka Mereka menolak Allah Allah biarkan Bukan karena Allah tidak mampu mencegahnya Tapi mau mengajarkan kepada manusia bebal, bahwa kebebalannya hanyalah kehancurannya. Karena itulah seharusnya tiap orang belajar sungguh-sungguh untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu sebab Israel mengalami perubahan yang radikal dari teokrasi ke monarki. Israel tidak lagi menjadi seperti bangsa pilihan yang khas, tapi menjadi bangsa seperti kebanyakan, bangsa yang lainnya yang tidak mengenal Tuhan. Dalam dua bapak kami, kehangatan, kehausan teokrasi itu sangat berasa bukan? Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Alangkah indahnya. Alangkah luar biasanya. Kerinduan yang mendalam itu. Tapi alangkah ironisnya. Alangkah menyedihkannya. Karena mereka mengabaikan itu. saudaraku mestinya itu yang tertanam dalam batin mereka. Sekarang itu menjadi permintaan tiap orang percaya. Supaya kerajaan Tuhan datang. Supaya kehendak Tuhan jadi. Di bumi seperti di surga. Ini menjadi tantangan juga buat kita. Bagaimana mengaktualisasikan itu. Sehingga orang bisa melihat Tuhan yang hidup di hidup kita. Menjadi sebuah tantangan yang serius. Yang harus kita lakoni dalam kehidupan kita. Jamkan. Pikirkan itu. Mari kita terus menghidupi kehidupan kita. Seperti apa yang Tuhan kehendaki Mandi terus kita melakoninya. Untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Sehingga di dalam seluruh aspek kehidupan. Tuhan yang ditinggikan. Tuhan yang diagungkan. Dan itu penting bagi kita Karena itulah suaraku yang kekasih Pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan Tiap orang percaya Harus menjadi pergumulan yang berorientasi kepada kehendak Allah Penaklukan dirinya Israel baru saja memulai Malapetaka yang akan menimpa mereka Dengan mengubah sistem dari teokrasi Menjadi monarki Kenapa Israel menjadi kerajaan Ini mempunyai cerita tersendiri Tidak sama dengan bangsa lain Kenapa Israel mau menjadi kerajaan Itu hanya merupakan wujud kebebalan yang tidak mau tunduk pada kendang Allah tapi mau melakoni sendiri mau menjalankan pilihan dan selera diri mengabaikan fakta sejarah bahwa Tuhanlah raja mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir bahwa Tuhanlah raja mereka yang memimpin mereka 40 tahun di padang gurun bahwa Tuhanlah raja mereka yang telah memurnikan mereka untuk memasuki Israel bahwa Tuhanlah raja mereka yang memberikan mereka tanah dan kehidupan bahwa Tuhanlah raja mereka yang memimpin menuntun mereka ...tapi Tuhan Sang Raja, mereka abaikan, mereka tolak, mereka minta Raja Manusia. Pemerintahan Allah, mereka rubah menjadi pemerintahan manusia. Betapa ironisnya. Pernah saudara memperhatikan kekacauan di dalam kehidupan Israel... ...justru karena pilihan-pilihan mereka sendiri. Bukan Tuhan mengabaikan dan membuang. Maka seperti yang saya sudah katakan di depan tadi... ...mestinya kita belajar dalam kehidupan kita. Terlalu banyak persoalan dan pergumulan... ...yang seringkali mungkin tidak terlalu penting dalam hidup ini terjadi. Kenapa? karena kita posisi kita. Tetapi beruntung dan bersyukurlah kalau engkau benar, tapi kesulitan kepahitan masih datang, karena itu berarti bentuk pengujian yang menjadi sebuah kehormatan untuk mewarnai kesetiaan daripada imanmu. Puji Tuhan. Tetapi yang ironis terlalu banyak orang mengalami kesulitan kepahitan karena apa? Pilihan sendiri. Ngotot sendiri. Ndak mau tahu lagi apa yang Allah kehendaki. Saudara-saudara, Mari kita renungkan ini, perenungan yang serius dalam diri kita. Untuk kita menemukan kesejatian kebenaran. Mari kita pikirkan ini dalam sebuah pemahaman yang utuh, bahwa sudah seharusnya kita hidup takut akan Dia, melakukan apa yang jadi kehendaknya, sehingga hidup kita jadi hidup yang memuliakan nama Tuhan senantiasa. Bukankah sudah pada tempatnya? Bukankah sudah seharusnya kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup ini? Karena itu camkan, pikirkan, renungkan dan lakukanlah. Apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan Supaya hidup kita puas dan bahagia Jangan pernah memilih Apa yang Tuhan tidak sediakan Tapi belajarlah peka dan bertanya Apa yang menjadi kehendak Tuhan Supaya kita tidak terjebak pada kesalahan Israel Memilih monarki Untuk kepuasan diri Dan menolak teokrasi Yang berarti menolak Allah Tuhan mereka sendiri Awas, jangan terjebak Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur kami berterima kasih ya Tuhan Untuk apa yang boleh kami renungkan pada hari ini Betapa Israel sungguh menjadi bangsa Yang lupa diri, menjadi bebal Memaksakan kehendak diri Bahkan menggeser engkau, Tuhan Sebagai raja mereka Dan meminta raja dunia Alangkah menyedihkannya Tapi itulah menjadi pilihan Yang mereka lakukan Tuhan kami pun harus jujur mengaku Seringkali di hidup kami, kami pun gagal Untuk menentukan pilihan yang sesuai kehendak Tuhan Kami pun seringkali memaksakan Apa yang menjadi kehendak diri Sehingga hidup kami tak mencerminkan Satu nilai yang tinggi Sehingga hidup kami tak menjadi sebuah kemuliaan Bagi nama Tuhan Bahkan sebaliknya ampuni kami Iya Tuhan kami berdoa Tuntun pimpin dalam tiap langkah Supaya hidup kami jadi hidup yang memuliakan namamu Di dalamnya Tuhan dipermuliakan Karena itu kami serahkan segenap hidup kami Dalam tangan Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami berdoa, kami ucap syukur Dan terus mohon pimpinan Tuhan dalam sepanjang hidup ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amen. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pama dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229. 3924229 atau melalui SMS di 0811991087 0811991087 atau juga bisa mengikuti website kami di www.yapama.com www.yapama.com Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.